Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsaan dimilakanlah Allah Allah Taala berfirman di dalam Al-Quran Fa'idah azamta fatawakal ala Allah Inna Allah hayukhibbul Jika kamu Berazam Berniat Bertekad untuk melakukan perbuatan Maka bertawakallah kepada Allah Karena sesungguhnya Allah Adalah dad yang maha menyukai orang-orang yang bertawakal Para pemeriksa yang dimulakan oleh Allah Ayat ini menjelaskan kepada kita Bahwa tawakal kepada Allah itu merupakan pondasi Ketika seorang muslim melakukan amal perbuatan Tidak boleh seorang muslim melakukan amal perbuatan Tidak boleh seorang muslim ketika dia beramal Kemudian dia melupakan Allah Tidak menjadikan Allah sebagai tempat bersandar tidak menjadikan Allah sebagai tempat bergantung Karena itu tawakal kepada Allah Itu menjadikan Allah sebagai wakil Menjadikan Allah sebagai tempat untuk bergantung Menjadikan Allah sebagai tempat satu-satunya Segala-galanya Dimana Allah lah zat yang akan menyelesaikan Zat yang akan memutuskan Apakah kemudian keinginan kita Apakah kemudian harapan kita apakah kemudian azam yang ada dalam diri kita untuk melakukan amal tadi itu benar-benar tercapai, -benar terpenuhi, berhasil, terwujud atau tidak. Para pemirsa dimuliakanlah Allah. Tawakal itu diibaratkan Imam Al-Ghazali seperti seorang bayi ketika dia hendak meletak, ketika dia hendak menyusu di dalam pikiran, di dalam keinginan, kesadaran Bayi tadi tidak ada yang lain kecuali ibu dengan susunya. Bagi seorang bayi yang ada di dalam benak dia dan yang menjadi tempat bergantung dia adalah itu. Demikianlah orang yang bertawakal pada Allah. Orang yang bertawakal dan menjadikan Allah sebagai al-Wakil itu berarti dia tidak memiliki pandangan, dia tidak memiliki pilihan, dia tidak memiliki yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tempat satu-satunya untuk bersandar, sebagai tempat satu-satunya untuk bergantung, dan kepadanya lah dia berharap semua urusan dia akan bisa terpenuhi. Dengan tawakal seseorang, dia akan memiliki satu kekuatan yang luar biasa dahsyat, karena di balik ketawakalan itu Allah SWT akan memberikan kekuatan kepada dia, dan kekuatan itu akan memompa semangat dia untuk mewujudkan. Cita-cita besar dengan ketawakalan itu semuanya akan bisa dia selesaikan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.